Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa hayyikum bitahiyatul islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Li'anallaha yuhibbul mitra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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بأولك والخطب ما سبق ناصر الحق بالحق والهذي إنس راتق المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومجدا العظيم حضرة الكرامين أبا أنا الأماجد para habaib sesepuh yang hadir di tempat ini ma'syurul ulama al-fudala para kiai yang sangat mulia ma'syurul asatida al-kroba para guru yang Mulia Sohibul Bet Al-Ustaz Abdussalam Dan keluarga besar Yang beliau naungi Di dalam majlis Al-Istihkoma Yang Saya muliakan Seluruh jajaran pengurus jamiaan sunnah wajah maah diantaranya yang saya baca susunan kepengurusannya ada Habib Syeikh Asgar pertama kursi juga adalah Al Habib Ahmad bin Arusin Asgar Kiai Nurkholis, Mustari, Akhinafillah walillah, Alhabib Dizar Izar, Bakar Dan tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kerana tidak ada, -ada repeannya. Tak lupa semua hadirin-hadirat yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah sejak pembukaan acara Isra dan Mi'raj serta penutupan sementara majelis ta'lim baik itu al-istiqomah maupun jam'iyyah Anusnul Jama'ah Aswaja Bangil mudah-mudahan sejak awal sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing semua langkah kita satu jengkal demi satu jengkal terlebih ini di bulan Shaaban bulan yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad SAW semuanya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya dilipat gandakan Allahumma Amin. dan mudah-mudahan malam hari ini kita juga ditulis termasuk orang-orang yang hidupkan bulan Syaban, bulan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad s.a.w bulan yang sangat dicintai oleh warga ahlus sunnah wal jamaah cuman sayangnya bulan ini bulan yang termasuk dibenci oleh orang-orang wahabi karena amalan-amalan ahlusunawal jamaah ini banyak dilakukan pada bulan syaban yang diingkari oleh orang-orang wahabi tentunya bulan ini juga bulan yang sangat dicintai oleh kita umat islam tapi karena yang mencintai ini adalah warga ahlusunawal jamaah maka orang-orang di luar ahlusunawal jamaah seperti tadi disebutkan ada syiah ya. mungkin juga ada di tempat-tempat lain aliran-aliran sesat ahmadiyah ini tidak begitu peduli terhadap kedatangan bulan syaban tapi Hari ini saya juga menjadi senangnya dobel. Mudah-mudahan juga bapak-bapak hadirin-hadirat senangnya juga dobel. Karena malam hari ini yang di bulan Syaban kita masih menyempatkan diri untuk memperingati satu malam yaitu malam Isra Mi'raj. Wah, ini kalau di Saudi dikatakan bid'ah kuadrat. Bida -ah kuadrat. Kenapa bida -ah kuadrat? Karena di zaman Nabi tidak ada itu para sahabat yang memperingati besar-besaran gini peringatan Isra dan Mereh. Tu pertama. Yang kedua dikatakan bida -ah kuadrat karena malamnya enggak tepat. Wong sudah bulan Syakban kok memperingati Isra dan Mereh. Tapi bagi kita. Katanya Habib itu. Tidak masalah Dikatain apa saja tidak masalah Yang penting kita melaksanakan Suatu amalan yang baik Di bulan Syakban Karena mengikuti baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Konon Nabi kita suatu saat Melaksanakan puasa Pada bulan Syakban Kemudian Ditanya beliau Ya Rasulullah kenapa Kalau sudah bulan Syakban kami lihat itu, kami perhatikan, engkau sangat perhatian di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Puasa sunnah di bulan Sya'ban itu hampir sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh beliau, ketahuilah puasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Bulan antara rojab dengan Ramadhan yang banyak dirupakan orang dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana di situ turfaul amal. Amalan-amalan orang itu dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. Kata Nabi, aku berharap amalanku itu diangkat dilaporkan oleh mana ikat kepada Allah wa ana so sedangkan aku dalam keadaan puasa. Artinya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan Syaban, memeriahkan bulan Syaban karena bulan Syaban itu banyak dilupakan orang. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini sekarang pada bulan Syaban. Mudah-mudahan Amalan kita yang baik ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah dalam keadaan kita berada di majelis taklim, majelis yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau membahas tentang Isra dan Mi'raj itu panjang Panjang ada buku namanya wawafil ufukil a'lah wawafil ufukil a'lah itu karangan guru saya sendiri itu tebalnya ya hampir separuh Al-Qur'an barangkali ya itu kalau dibaca sekarang kan wah habis tiga bulan duduk di sini tak mungkin jadi saya cuplik saja tentang salah satu fadilah atau salah satu kejadian keistimewaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj secara ringkas saya ingin menceritakan atau mengupas sedikit tentang tatkala Nabi Di dimikrajkan. Kalau Isra itu kan perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Palestina. Tadkala dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha Itu ada satu kejadian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadkala aku tidur Kemudian aku dibangunkan Ringkas cerita dinaikkan buruk Kemudian dalam perjalanan Isra Naik ke langit itu Aku disetok Aku dipanggil-panggil Ada pemanggil dari sebelah kananku ga'in an ada suara yang memanggil unzur ya Muhammad unzur ya Muhammad ada beberapa riwayat di situ kalau saya terjemahkan gampangnya yang memanggil hei Muhammad sini kau duduk di sini tengok aku tapi malaikat jibril mengatakan jangan Muhammad sir kau terus jangan dengarkan Abu Muhammad jalan dengan buruknya. Sebentar lagi ada suara lagi dari samping kirinya. Tahlil Muhammad, sini kau, Muhammad. Kau lihat, kau tengok. Tapi Muhammad dibisikin oleh malaikat jibril. Sirih Muhammad, kita lanjutkan. Mungkin kalau bahasa saya, gua gak usah doros. Terus ae kok jadi rus. Barangkali begitu. Dalam riwayat lain, begitu Nabi Muhammad jalan ada seorang wanita cantik jelita tapi nenek-nenek. nah ini masalahnya. Ya. Untuk dia anak siapa? siapa? Ini pemuda cantik jelita langsung bangun yang di depannya. Cuma nenek-nenek. Bukan sekedar cantik cipta nenek-nenek juga menggunakan gincu yang tebal, pakaiannya yang gelamor, barangkali mak lampir habis keluar dari salon, barangkali begitu. Kif <tuk> yang Muhammad, berhenti kalau Muhammad, ungdur ya Muhammad, Muhammad, Muhammad lihat ya Muhammad, tengok sedikit ke sini. Lepas pakailah Malaikat Jibril terus mengatakan, Sire Muhammad, kau lewati saja. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Malaikat ya Jibril, akhirnya diterangkan oleh Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, tahukah Engkau yang Muhammad yang memanggil-manggil kamu dari sebelah kananmu itu, mereka adalah Dah Yahud. ilmu Yahudi, mereka adalah pembesar-pembesar Yahudi, mereka adalah tokoh-tokoh Yahudi. Untung kau tak turun, untung kau tak nengok ya Muhammad, ya Rasulullah. Andai kata kau nengok, andai kata kau turun. Adek katakan kau nongkrong di situ, adek katakan kau mampir. Tahu wad dan umat tuhan, pasti umatmu nanti di akhir masa akan jadi Yahudi semuanya. Dan yang sebelah kiri tadi itu yang Muhammad ya Rasulullah adalah Da'in Nsoro pendeta di Nasrani Untuk kau tak nengok Untuk kau tak turun Untuk kau tak mampir Andai kata mampir kau Tanah sorot umat juga. Pasti umatmu besok Akan jadi Nasrani semuanya Sedangkan Al-Ajus Nenek-nenek yang Mencegahmu apa tadi mak lampir keluar dari salon itu adalah gambaran dunia dunia itu sudah tua seperti nenek nenek ferot untung kau gak menengok andai kata engkau menengok ya rasulullah pasti umatmu itu akan lebih cinta dunia Daripada memikirkan akhiran, ya Ikhwan. Ini pengajian sampai jam berapa nih? Berapa, Beb? Belum ya. Ini belum ukatima, saya Beb. Belum ukatima, masih pramu katima ini. Jadi masih belum ya. pengajiannya belum, karena belum bahasa A katanya apa belum Jadi belum ini ya. subhanallah ya ikhwan nabi kita tidak menengok nabi kita tidak turun nabi kita dipanggil oleh da'il yahud da Nasoro, dan al-ajus nenek-nenek nabi kita tak reken katanya bahasa bangil no reken Subhanallah Zaman sekarang umat Islam Sudah banyak terpengaruh dengan orang-orang Yahudi Terpengaruh dengan orang-orang Nasrani Apalagi dengan kehidupan duniawi dan tau ya si itu Cuplikan dari mana? Kalau saya dapat bocoran dari Habib Nizar, katanya dulunya si itu yang merintis adalah tokoh Yahudi yang bernama Abdul Rabil Sabah Kan gitu. Jadi berarti Abdul Rabil Sabah itu dulu sudah pernah ganggu kan? Nenek moyang itu ganggu panggil-panggil ya. Da'il Yahud jadi nah, kalau kita sekarang ikut CA berarti kita naudzubillah terpengaruh dengan Dail Yahud Sebagaimana tadi digambarkan di dalam peristiwa Isra dan Mearoh. Gimana Dail Nasoroh? Kalau Yahudi sudah sedikit saya sampaikan tadi. Duplikan masih mukot dimain. Duplikan. Kalau Dain Nasoro, saya berharap mudah-mudahan acara yang tadi dikemas di bulan Ramadhan, Alhamdulillah ada hataman Qur'an keliling. Saya berharap nahomnya langgamnya langgam Arab. Karena yang menggunakan langgam non Arab itu termasuk pengaruh Dain Nasoro. Kenapa demikian? Nabi bersabda, ikrohul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan nahom atau langgam Arab. Jangan membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya orang ahlul fiske, orang fasik. Nah, yang jadi masalah saya katakan itu pengaruh orang-orang dain nasorok karena orang-orang nasrani di baratnya tidak mau tinggal diam mereka membuat satu gerakan-gerakan yang ringkas cerita bahwa orang-orang barat mempelajari keislaman ketimuran mereka adalah orang-orang orientalis. Orang Nasrani mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini kebenarannya, tapi berusaha mencari kesalahan ajaran Islam menurut standar barat. Maka mereka mengatakan bahwa. Al-Quran itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang atau oleh lagu Arab. Kenapa? Karena dalam satu buku mereka yang dilukir oleh orang-orang liberal. Dalam bukunya Lombang Hitam Agama dikatakan begini. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca umat Islam itu. Pada hakikatnya dulu diciptakan untuk atau sebagai Perangkap Sebagai perangkap Untuk Mengadakan Arabisasi Sehingga Al-Quran itu Menyebabkan atau mengajak Seluruh dunia berkembang Ke Arab Itu adalah Buatan orang-orang Arab Ini tuduhannya Orang-orang liberal Pengikut orient karena itu mulai sekarang sebisa mungkin ya bolehlah dibaca dengan mulai dikit-dikit langgam Jawa besok langgam paduran, besok lagi langgam bugis, terus dan seterusnya lama-lama ada seorang apa ya, dosen dari Yayasan Paramadina Jakarta namanya Ade Armando itu mengatakan boleh kok dan mungkin Allah akan senang kalau kita membaca Al-Quran itu dengan lagu Jawa, lagu Medura bahkan lagu hip hop dan hip blues nah, ini adalah pengaruh dari Da'in Nasuh lengkap ya ada Da'in Yahud ada Da'in Nasuh Da'il Yahudi mana? Da'il Yahudi ya antek-anteknya itu. Sekarang di dunia ini yang antek-antek Yahudi adalah kalau Yahudinya kan sudah di di mana? Israel. Antek-anteknya di Iran. Di Iran itu orang akan membuat orang Islam harusinawal Jemaah membuat masjid itu susah di Iran atau di Irak itu yang namanya tempat ibadahnya orang Syiah namanya Husainiyah. Kalau masjid identik dengan alusuna wal jamaah. Jadi mendirikan masjid ini susah di sana. Tapi mendirikan sinagog dan gereja sangat mudah. Ini di mana? Di Iran. Jadi aneh ya kan? Mereka mengaku Mengakunya Islam, tapi Islamnya Islam Shia. Cuman orang Alusna Wal Jama mendirikan masjid itu susah. Yang sudah ada banyak yang diperdebat, dihanguskan, dirobohkan. Dulu ulama-ulama Alusna Wal Jama itu banyak dulunya di Iran, tapi di bumi hanguskan, ya dibunuh, diosir dan terus. Kalau macam ada di sana, karena mereka mengaku sebagai alutsena wajah ma'as, sedangkan penguasanya penguasa sih, tatkala kalah alutsena wajah minoritas di tempat sih, ah apa yang terjadi? Maka alutsena wajah ma'as diupayakan untuk dibumi hamuskan, sama dengan di Myanmar. Tatkala umat islam minoritas Orang buddha mayoritas Apa yang terjadi Orang islam yang minoritas Di bumi Hanguskan Jahat. Jahat Nah bagaimana dengan Kelompok yang lain seperti wahabi saya akan nyambung cerita dari Habib Otor Qadir yang nukil sedikit dari saya Jadi Saya di Pondoknya Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki itu Saya masuk Tahun 83 bulan 91 Perkiraan saya ini 91 pulang Perkiraan saya kurang lebih tahun 90 Atau sebelumnya Yaitu 89 Waktu itu saya di Mokah bersama kawan-kawan mengaji tiba-tiba ada pengumuman dari para senior. "Sembunyi," katanya. "Sembunyi." Ya kalau bahasa keneti Arab gitu. Kita nggak tahu ada apa. Ternyata perangkat-perangkat Wahabi, aparat-aparat yang Wahabi itu diperintahkan masuk oleh tokoh-tokoh Wahabi ke pesantren. Ya, karena kita ini Warga asing di sana mau tidak mau ya nggak bisa berbuat apa-apa, suruh sembunyi ya, sembunyi lari. Wah, akhirnya diantaranya ya masuk kemana saja dan saya masuk di salah satu kamar mandi, saya baru masuk langsung didorong oleh kawan, wah pelak akhirnya tiga orang di kamar mandi, wah ada apa ini? itu ada wabi masuk, wabi masuk, yang mau? Ya akan menangkapi kita. Begitu kalau alusuna jamaah itu minoritas. Kalau alusuna jamaah jumlahnya minoritas. Nanti kalau manggil ini naudzubillah ya naudzubillah summa naudzubillah aswajanya luntur. Naudzubillah summa naudzubillah kalau sampai jamaah ahli sunawal jamaah yang 600 itu, katanya yang 600 menjadi 400, yang 400 yang aktif tinggal 300, nanti tahun berikutnya, kalau saya diundang ke sini lagi dengar tinggal 100, yang aktif, apalagi 3 tahun, 4 tahun berikutnya, saya dengar cuma tinggal 50, hati-hati ya, kalian bakal dihancurkan oleh orang-orang syiah. Itu permasalahan. Maka Sebisa mungkin Justru mengajak lebih banyak 600 itu sedikit Kalau bisa bukan 600 Kalau bisa seluruh warga Bangil Itu menjadi anggota Ahlusunawal jamaah Amin. Allahumma Amin kan sedih kalau dengarkan, eh, 600 yang aktif, 400 super aktif, cuman 300, dikira 300 banyak bang, sedikit jumlah Indonesia masyarakatnya berapa? Katanya bang Omairama berapa? zaman dulu aja 135 juta ya, ini 300, sedikit. Harapan kita di tahun tahun berikutnya semuanya aktif. Semuanya benar-benar solid. Karena negeri ini adalah negeri al-sunnah jamaah. Negeri ini milik kita. Bukan milik CIA, bukan milik liberal, bukan milik Wahabi. Ini negeri milik kita. Ya? Semangat? Semangat? Saya mau ngaji sekarang. Baru muka di mana di PP Saya mau ngaji boleh ya? Baik, Nur saya saya senang membaca sejarah Jadi kalau kita jujur Di Indonesia ini Dalam sejarah Islam Saya yakin Adik-adik ini yang sekolah Ada yang mungkin SMP Barang ya Itu di buku-buku sejarah SMP Itu ada tulisan begini Pertama kali Yang menyebarkan Islam di Indonesia Adalah Para wali itu harus diingat sejarah yang nulis bukan ulama yang nulis bukan ustaz yang nulis belum tentu pernah mondok yang nulis belum tentu pernah hadir majelis taklim tapi subhanallah karena memang sejarah enggak bisa dibohongi yang nulis sejarah Indonesia di situ disebutkan bahwa Secara Islam masuk di Indonesia adalah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gaujarat. Pekas. Islam masuk di Indonesia menurut buku secara umum Indonesia. Siapa? Dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gaujarat itu bahasa ringan. Karena yang nulis bukan ulama, karena yang nulis bukan ustadz, bukan ahli masjid taklim. Kalau kita yang menulis bukan demikian. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para ulama dari gajaran lewat sektor ekonomi atau perekonomian alias perdagangan. Jadi itu secara perlu direvisi. Walaupun tidak direvisi sudah benar. Tapi kalau mau yang abdol. Menulisnya adalah. Islam masuk di Indonesia. Dibawa oleh para ulama. Lewat sektor perdagangan. Bukan perdagang-perdagang dari Gaujarat. Dari mana para ulama itu? Dari Gaujarat. Di mana Gaujarat? Ada di salah satu wilayah di Indonesia dia Ringkas cerita Karena ada banyak para habaib Yang mungkin lebih tahu sejarahnya Kalau ditarik Garis ke atas Sebenarnya Ulama-ulama Gaujarat itu Hakikatnya adalah Keturunan dari Yaman khususnya Hadromut Orang-orang tua di Hadromut Yang memang ahlinya berdakwah zaman itu Setelah mereka menyebarkan dakwanya di Yaman Maka mereka berusaha untuk menyebarkan agamanya Agama Islam nyebrang lautan Sampailah di Tanah Tanagau Jara Umumnya orang-orang hadromut Gampangannya dari kalangan para habaib hadromut itu Kalau pergi sendirian Tidak bawa anak dan istri Tidak bawa anak dan istri kemudian mereka menikahi wanita-wanita setempat. Nah dari keturunan para Hababah yang pergi berdakwah ke Gaujarat maka lahirlah keturunan para Hababah, tapi berkolaborasi dengan wanita-wanita Gaujarat India. Ya. Setelah mereka turun menurun. Menepati gaujaran Anak cucunya juga ingin berdakwah Salah satu Dari tempat dakwanya itu Adalah Asia Tenggara Masuk ke Indonesia Karena itu bahasanya Islam masuk di Indonesia Dibawa oleh Pedagang-pedagang dari gaujaran Sebenarnya bagi, bukan begitu Dibawa oleh Para ulama Keturunan Gaujarat Yang Gaujarat itu keturunan dari Hadramaut Masuk ke Indonesia Membawa satu madhab Saja Apa itu madhabnya Akidahnya ahlus wal jamaah VKnya Mengikuti madhab syafi'i Itu kalau dicocokkan Persis Orang Hadromut sampai sekarang ulama-ulama kalau datang ke sini ditanya. Ya Habib, akhidah antum apa? Jawabnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Vekehnya ngikut siapa? Ngikut imam syafi'i. Gampangnya sunni syafi'i. Maka Indonesia tetkala para ulama itu datang dari Gujarat yang paling terkenal adalah sembilan orang alias siapa para wali Songo yang dibawa cuman satu akidahnya yaitu ahlus sunnah wal jamaah mazhab PK nya mengikuti mazhab sya' berkembang-berkembang Alhamdulillah Indonesia yang dulunya Hindu, Buddha, dinamisme, animisme Berkat para ulama-ulama khususnya Wali Songo Maka Indonesia menjadi penduduk Islam terbesar di seluruh dunia Dulunya satu Mengikuti Ahli Sunnawa Jamaah Bermadab VG Syafi Lain itu berarti palsu Bukan asli melek Indonesia Jadi kalau ditanya siapakah muslim murni asli Indonesia mereka adalah pengikut sunni syafi'i lebih dari itu sebenarnya adalah barang tiruan persis seperti beras plastik <tuh> kalau dimakan jadinya racun maka kalau ikut aliran-aliran selain sunni syafi'i kalau diikuti juga jadi rak berguler Islam di Indonesia berguler-guler sampai masa panjang kemudian ada satu pemikiran yang berbeda yaitu di saat perang saat perang ya, melawan Belanda ada yang namanya Imam Bonjol Imam Bonjol ini mempunyai pemahaman yang berbeda sedikit Beda dengan Pangeran Diponegoro Kalau Pangeran Diponegoro secara agida sama dengan kita Kalau Imam Bonjol sedikit nyele Sedikit tidak sama Tapi di zaman Wali Songo juga ya ada ya Upaya-upaya aliran-aliran gak bener itu ya ada yang dimotori oleh Sidi Jenar. Siapa? Sidi Jenar. Ada orang mengatakan Sheikh Siti Jenar itu panggilan yang salah. Ya, Kalau Sidi itu bahasa Arabnya dari Sayyidi. Kalau Siti dari Sayyidati. ya, Maka yang benar adalah Sheikh Siti Jenar itu dulukan. Hanya saja si didunar itu mempunyai pemahaman yang tidak sama dengan para wali Songo. Dia mengikuti gampangnya adalah wahdatul wujud atau mungkin bahasa Jawanya Manung Galing Kawulo Gusti. Menyatu dengan Allah, menyatu dengan Tuhan dan keyakinan itu bila mana orang sudah merasa menyatu dengan Tuhan. Maka tidak perlu ibadah dohiro, sholat tidak perlu puasa tidak perlu zakat tidak perlu haji tidak perlu karena merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu Wataala. Oleh para wali songo, Krekil yang namanya Sidijenar ini tegas difonis hukum mati itu wali songo yang kita rindukan dihukum mati itu si vijenar gak main-main wali songo apa dikira wali songo cuman gendang, gendingan saja kemudah diikuti sampai sekarang gendingan lagunya diikuti dengan langgam jawa langgam jawa, Quran, bukan begitu di sisi yang lain wali songo ini tegas kalau ada yang sampai menentang akhidah mayoritas langsung hukuman mati itu siapa? wali? ada sekarang yang menurunkan wali somo? tidak ada Wong mengatakan sesat aja takut apalagi hukum menghukum mati, menjatuhkan hukum mati, tidak ada jadi iman kita sebenarnya iman kita ini dibandingkan dengan imannya Wali Songo, keyakinan kita, akidah kita, syariat kita dibandingkan dengan keyakinan Wali Songo, enggak ada apa apanya. Kita mengatakan mereka sesat aja takut. Ah, Padahal Wali Songo berani menurunkan atau menjatuhkan hukuman mati untuk sidi jenah. Luar biasa yang membawa Islam ke Indonesia ini. Luar Ya Lanjut. Satu. Capek. Sambil seneng saya senep ini ya. Ringkas cerita saya potong. Kenapa sejarah ini lama sejarah ini cerita? Saya potong zamannya kiai kiai Haji Hashim Asyari Zamannya kiai Haji Hashim Asyari masih segar bugar. Saya katakan ternyata penjajahan Belanda itu ya negatifnya sudah otomatis oh, mereka membawa agama Nasrani. Otomanya sekarang agida ya. Tapi ada juga positifnya. Walaupun sedikit tapi ada positifnya. Kita harus jujur kan mengatakannya. Apa itu positifnya? Dengan adanya penjajahan Belanda maka jalan-jalan di Indonesia ini bagus-bagus. Walaupun menggunakan tenaga kita dengan kerja rodi paksa, tapi dulu bangsa Indonesia tidak mikirin kayak begitu. Tapi dengan adanya penjajahan Belanda, ternyata jalan-jalan ini bagus. Ada peninggalan Belanda yang saya terkagum-kagum itu, saya kalau pergi ke Jatiroto, tempatnya Habib Mohdor Alhamid, sungainya, ini, sungai. Pernah kesana ada? Perlu diperhatikan ini, harus kita belajar sebenarnya. Ilmu pengetahuan itu sungai unik pendirian Belanda sungai dilurus, tapi di tengah-tengah ada potongan, potongan sungai yang lewat di tengah-tengah. Subhanallah, saya lihat loh, ini ada sungai ke timur, kok tiba-tiba ada nyelurus memotong ada yang selatan, ya, apa? Ternyata yang sungai dari timur ke barat ini turun ke bawah ke bawah tanah udah naik lagi kalau dipikir, gimana ya sistemnya ini luar biasa ternyata itu positifnya ya, positifnya sayang bangsa Indonesia ini kadang-kadang gak mau berpikir sukanya buang sampah dokter, ditinggal oh kok gak mikir gitu nah, orang barat, orang belanda mikir yang luar biasa lagi, ternyata dengan pemikiran majunya mereka itu ya lumayan sedikit merasuk kepada orang islam intinya begini, yang ingin disampaikan di zaman Kia C. Hashim Asyari Beliau itu juga berpikir Barangkali ya kalau saya terjemahkan Oh ternyata produk Luar negeri Itu lebih apa Unggul daripada Produk lokal Produk Belanda Penataan sungainya Lebih baik daripada, daripada Produk Indo Indonesia Alon-alon Alon-alon itu settingan Belanda pak Untuk Menarik umat Islam, maka setiap alun-alun di seluruh Indonesia itu harus di depannya ada masjid, ada tapinya. Masjid di depannya, tapi di sebelah masjid atau dekatnya sana harus ada satu kreng. Itu memasukkan ide liberalisme, pluralismenya Belanda di situ. Perhatian, sahabatnya ini adalah karya Belanda tapi jujur dengan adanya alun-alun maka alun-alun itu juga menjadi positif bagi kepentingan masyarakat banyak balik lagi, zamannya G.J. Hashim Asyari beliau dan kawan-kawannya berpikir berpikir barangkali demikian kalau saya ngajinya itu cuma di lokal dan saya ngajinya itu di luar negeri barangkali di luar negeri itu lebih Baik, maka berangkat lagi Haji Hashim Ashari Di antaranya banyak kawan-kawannya Salah satu dari Kawan yang seangkatan Namanya Ki Haji Ahmad Dahlan Ringkas cerita Pulang ke Indonesia yang mempunyai Tujuan sama, mencari pengalaman luar negeri, pulang Kok bisa menjadi berbeda Kenapa? Nah, Haji Hashim Ashari tetap Melestarikan ajarannya wali Songo. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan sedikit menyempal mengikuti cuplak, cuplikannya pendapat Roshid Ridho dan Muhammad Abdu. Yang mana Roshid Ridho dan Muhammad Abdu itu mempelajari beberapa permasalahan yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Maka disitulah umat Islam sedikit ada perpecahan pendapat di Indonesia siap, ya, kampungannya ada NU NO yang didirikan oleh Kiai Jafim Asyari dan juga ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, di sisi lain, ini kan ada dua jadi ya, bulunya satu. Di sisi lain, pengagum-pengagum Sidijenar juga masih berkeliaraan, bahkan sampai detik ini masih ada. Ya. Tapi kecil frekuensinya kecil, sedangkan pengikut Kiai Haji Asyari No yang arus Nawawi Jamaah itu dengan pengikut Kiai Ahmad Dahlan yang Muhammad itu ternyata menjadi berkembang. Maka di Indonesia ini dua organisasi besar yang ada adalah No dan Muhammad Diah. Dulunya satu, sekarang menjadi ber. Saya tidak akan bicara Muhammad Diah. Kita kesampingkan dulu ya taruh di almari, kunci ya jangan keluar ya N.O bicara N.O sekarang N.O dulu representatif dari sunni syafi'i di zaman Kiai Haji Hashim Ash Ari. maka beliau mencatat, menulis satu buku yang akan saya sebutkan walaupun buku beliau banyak salah satunya adalah Risalah Ahlus Sunawal Risalah Ahlus Sunawal sama Karangan, Kiyaji Hashim, Ash Teliti Beliau luar biasa teliti sekali Antara lain Beliau melihat warga Indonesia ini Masyarakatnya Biasanya Ini silau dengan kalimat Produk luar negeri Ingat ya Coba mas ya, Kalau ada celana jin Tulisannya Produk made in Singapura Dengan Made in Bandung Tertarik yang mana? Singapur Padahal yang lucu orang Singapur Kulaannya di Bandung Kalau haji-haji ini Sering Bapak haji-bapak haji Ibu haji ini tertipu sering Beli mukena di Mekah Beli sarung di Mekah Beli peci di Mekah eh, Sudah Apalagi warga bangil ini Kemudian pulang dibawa sebagai oleh oleh Diberikan Tamu hajinya orang bangil semua analogi sini lo pecah dari Mekah kata tamunya tu tu ini, ini produk misalan aku Dewi katanya, bangga? Ya begitulah bangsa Indonesia ini repot man. maka kegiatan acara ini tegas. Oh bangsa Indonesia ini paling gandrung dengan produk luar negeri maka diadakan aturan-aturan main bagi warga N. Oh, yang namanya diberikan Konon Asasi N Salah satu buku dari Konon Asasi N O Yang menjadikan pegangan adalah Risalah Ahli Sunna Wal situ ada bab tentang Fibaya Anitama Suki Ahli Jawa Di Madhabi Ahli Sunnati Wal Jamaah Bahwasanya warga Jawa alias Indonesia ini Harus berpegang teguh dengan Madhab Ahli Sunna Wal Jamaah Mungkin diantara para asatid, ya, para kiai yang hadir, para asatid yang hadir ini pernah belajar, ya, masalah aqidah-aqidah perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itu ada para ulama zaman dahulu kala, Ka ulama salaf itu mengatakan begini. Satu aja saya contohkan. Apa bedanya ulama-ulama terdahulu dengan kiai-kiai zaman asyari yang hidup di Indonesia? Ulama-ulama terdahulu mengatakan, si ya. Syiah Zaidiyah adalah Syiah Tafdil Yang namanya Syiah Zaidiyah adalah Syiah Tafdil Apa itu Syiah Tafdil? Syiah Tafdil hanya mengatakan Bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman Hanya lebih afdol Tapi mereka mengatakan tasihu imamatul mafduli bi wududil fazil sah. Lah. Kepemimpinan orang yang tidak mulia sekalipun ada yang lebih mulia alias begini. Sayyidina Abu Bakar mendapat sebagai khalifah pertama menurut Syiah Zaidiyah itu sah. Sayyidina Umar mendapat sebagai khalifah kedua menurut Syiah Zaidiyah itu sah. Sayyidina Uthman menjabat sebagai khalifah ketiga menurut Syiah Zaidia itu sah Walaupun tiga orang ini menurut afdolia keutamaannya masih di bawah Sayyidina Ali. Jadi manusia paling mulia setelah Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menurut Syiah Zaidia. Buku Syiah Zaidia ada penulisnya seperti Sublu Salam itu Syiah Zaidia. Itu dunia menerima Dunia Islam menerima Tapi subhanallah Kiyai Haji Hashim Asyari menolak Hebat ini Wali Songo sudah tegas eh, Wali Songo berani mengatakan Hukuman mati untuk Siti Jenar Pengikut manunggalin Sekarang Kiyai Haji Hashim Asyari Beliau mengatakan Bahwasannya Syih Azaidiyah Ahlul Bid'ah Namanya Ahlul Bid'ah itu sesat Ulama dunia hanya mengatakan Syih Atafdil ringan sekali Bahkan ada yang mengatakan Dekat dengan kita Alusna wa jama'at dan lain sebagainya Bisa kolaborasi Tapi Kiai Haji Hashim Asyari justru mengatakan Sekali-kali Jangan ada warga NO Untuk bergabung Untuk mengambil ilmu dari Syih Azaidiyah luar, dia ya. padahal hanya mengatakan apa Sayyidina Ali lebih abdul daripada Sayyidina Abu Bakar ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa abduliyah di kalangan umat manusia di zaman Nabi Muhammad adalah pertama baginda <mohonan> Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, abdul yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar as-siddiq Abdul yang kedua, ketiga adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab untuk masalah Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali ada khilaf bintar ulama. Tapi yang paling ku'tamat mengatakan Sayyidina Uthman itu peringkat keempat Sayyidina Ali peringkat kelima sesuai dengan urutan Al-Hulabah Urroh Sidul. Menurut ku'l yang mu'taman. Mu'tamat. Berarti ada yang ku'l mu'tamat. Boleh saja ada ku'l. Sudah kembali lagi. Apa bedanya Syiah Saidiyah dengan Syiah Khomeiniyah, dengan Syiah Irania, dengan Syiah Indonesia, dengan Syiah Bangilia? Bisa Syiah Bangilia. Terus Syah apa ya Pian Syiah Zaidia hanya mengatakan Syedina Ali lebih Abdul daripada Syedina Abu Bakar Ulama dunia menerima tapi kewaspadaan Kiyah Zaidia Masyari sangking waspadanya beliau mengatakan itu sesat jangan diikuti sedangkan Syiah Iraniya Syiah Khomeiniya Syiah Imamiyah Sia Indonesia. Dan Sia bangil Itu mengatakan. Saidina Ali. Lebih Abdul Jawa. Daripada Saidina Abu Bakar. Dan Saidina Abu Bakar orang kafir. Ina Uli Bilaimin. Nah. Mengkafirkan. Kalau cuma mengatakan. Lebih Abdul, Abdul saja Katanya. Kehjahis sama Asyari. Itu sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau sampai mengkafirkan. Ya apa ini sesatnya? Bukan sesat lagi. Saya katakan si ahmadiyah itu adalah agama tersendiri di luar Islam, bukan Islam, di luar Islam. Itu yang benar begitu. Maka kalau dikatakan, wo sama Islamnya, eh, nggak tahu mau jauh kita perlu apa? Perlu dalil? sampai soboe ini ya. Enggak apa, -apa. Apa, apa Perlu bukti? Saya buktikan. Ada satu buku. Judulnya Kecuali Ali. Karangan Abbas Ra'is Kermani. Kermani apa Kermani atau Kremian atau apa enggak tahu saya. Itu satu pegangan mumpung membaca Isra dan Miraj ya yang mana Isra dan Miraj itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ayatnya apa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam ila al Masjidil Aqsa barakna haula hu linuriyahu ayatina innahu hu as berarti Isra Miraj tercatat di dalam ayat Al-Qur'an mum membaca Al-Qur'an saya menjadi ingat satu ayat. Yang satu ayat ini pas untuk bangsa Indonesia. Satu ayat ini bisa untuk dalam kutip menelanjangi tiga aliran secat sekaligus. Mau ini apa ya namanya? Tips. Tips untuk melihat tips untuk memasukkan aliran sesat dalam apa ini? Laboratorium, Laboratorium ayat Al-Qur'an. Ayatnya satu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qolamul wa taala kullu syai'in halikun illa wajha. Artinya kullu syai'in segala sesuatu halikun kelak Halikun akan rusak Akan hancur Illa wajah Kecuali Saya kasih tutup Wajah Wajahnya tidak saya terjemahkan Ini laboratorium wajah ya? Ayatnya gimana? <tuh> Kullu Kullusayin halikun Illa wajah Segala sesuatu itu Pasti akan rusak Kecuali wajhah. Wajhahu. Menurut orang Syiah. Yang namanya wajhahu itu. Di dalam kitab tadi. Sebenarnya adalah cuplikan dari ayat. Kullusya'in halikun illa'ali. Segala sesuatu itu pasti akan rusak. Dicuplik menjadi buku. Kecuali Ali. Jadi dunia Seisinya itu akan rusak Yang tidak rusak Cuman Sayyidina Ali saja Menurut Syiah Padahal menurut Al-Sunna wa Jama'ah Artikul Lushayin Halikun Illa Wajha Itu adalah segala sesuatu Pasti akan rusak Kecuali Allah saja Yang tidak rusak Maka kita harus cerdas. Ini cara Syiah mengangkat Seinah Ali sebagai Tuhan. Seperti juga Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Syiah juga mengatakan Seinah Ali adalah Tuhan. Buktinya bukunya sudah ada. Insya Allah di kantor Aswaja Bangil juga ada. Bukunya judulnya Inlah. Ali kecuali Ali dari ayat Qulnu Shayin Ali kun Indah Saya tanya secara, kalau orang mengatakan meyakini segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali Ali bin Abi Tholib, Muslim atau non-Muslim, Muslim atau non-Muslim, non mana bersyirik? Syirik. Ini bukti. Bukan kata siapa, kata bukunya sendiri Itu ada Di halaman tertentu juga mengatakan begitu Segala sesuatu itu pasti akan rusak Kecuali wajahnya Terus bawahnya dirusi Dan wajah yang dimaksud adalah Ali bin Abi Tolim Berarti menurut Syiah Allah adalah Ali Ali adalah Allah Sama dengan orang Kristen Yesus adalah Tuhan Tuhan adalah Yeh sus kembar siam si a dengan nasrani kembar si ya karena bukunya sendiri sudah puas si a sudah puas belum si a nya juga puas oke semuanya aku kudusyakin hari kudilla gimana orang ujasmah Orang mujasimah itu adalah orang-orang yang menisbatkan tubuh kepada Allah, anggota tubuh. Jadi kalau misalnya di Al-Qur'an maupun hadis ada kalimat Ainullah, mata Allah. Menurut kaum mujasimah yang diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi alias orang Wahhabi. Kalimat klu saya nhalikon ilah wajah tidak boleh ditakwili, tidak boleh ditafsiri apapun maka harus tetap seperti aslinya maka menghasilkan penerjemahan pemahaman segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajahnya Allah. Saya tambahin lebih mudah. Segala sesuatu itu pasti rusak Kecuali wajahnya Allah saja Ini penafsiran Wah. Kalau demikian setanya Di hadis, di ayat itu ada Yadullah Kalimat Yadullah itu ada Kalau tadi dikatakan ...segala sesuatu itu kelak akan rusak kecuali wajahnya Allah saja maka mengikuti pendapat ini tangannya Allah kemana? rusak berarti besok-besok betul kalau orang meyakini persis seperti ayatnya itu enggak boleh diroba-roba sebagaimana orang-orang Mujassimah, orang-orang Wahabi maka besok di akhirat semuanya akan rusak kecuali wajahnya Allah saja kalau Allah dikatakan punya perut, perutnya rusak. Kaki, kakinya rusak. Tangan, tangannya rusak. Nauzubillahimin. Dalil ini syirik. Ini kekufuran. Enggak bener akidah ini. Maka ulama halus nanggal jamaah menafsirinya dengan ya duka dengan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an bahwa yang dimaksud kullu syai'in halikun illa wajha illa zatullah. Segala sesuatu itu pasti akan rusak. Kecuali gadnya Allah. Kalau gadnya Allah. Ya bukan berarti punya wajah. Seperti wajah manusia. Punya tangan. Punya kaki. Tidak. Ya zatullah. -oh. Ini yang benar. Jelas? Kesalahannya Wahbi jelas? Dalam dua ayat ya. Satu ayat mempunyai dua bidikan. Syi'ah jelas murtad si a jelas syirik si a jelas di luar islam karena mempunyai tuhan bernama sygna al-nabi tolib seperti orang nasrani mempunyai tuhan yang namanya sayidina Aisyah, kita alusanabwa jamaah kita seorang Muslim wajib hukumnya menghormati Sayyidina Aisyah sebagai nabi dan menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thoreb sebagai menantu nabi ahlu Baitin nabi dan juga Khalifah keempat wajib hukumnya mencintai dan menghormatinya. Tapi tidak sampai mengguluskan menuhan nah, itu kita Muqtadir itu Mahal Syiah Wahabi sudah jelas, karena mereka adalah kaum mujasimah orang-orang yang melepaskan jisim bentuk tubuh kepada Naf, kepada Allah. Padahal Allah berfirman, Laisa kami sedih Tidak ada segala sesuatu suatu pun yang menyerupai Allah tidak ada suatu pun karena Allah bukan sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Itu keyakinan Alisunawal jamaah kata. Satu kalimat juga kalimat nasal katanya wa kulumah kho torobi balika bahwa leisamiru balika apa yang tercetus dalam pikiranmu tentang zat Allah bahwa maka Allah itu tidak sama dengan apa yang ada dalam pikiranmu itu berbeda sekali. Ya, itu aqidah Abu Sunawal. Nah sekarang bagaimana dengan kelompok ketiga orang liberal? Yang mana orang liberal itu adalah kepanjangan tangan dari kaum orientalis. Orientalis itu siapa? Orientalis adalah orang kafir barat yang sengaja mempelajari Islam untuk dirusak dari dalam. Sekarang sudah mempunyai anak cucu bernama Jill. Yang mengatasnamakan Jill liberalisme singkat dari jaringan Islam liberal menurut mereka tekatnya mereka adalah orang-orang orientalis. Nah, ya, orientalis. Di dalam buku Lubang Hitam Agama, halamannya sampai awal deh. Halaman 65 dilihat di situ. Cari buku Lubang Hitam Agama karangan Sumanto. Ada lanjutannya Sumanto Al-Qurtubi. Kalau Sumanto yang kita kenal adalah tukang kanibal makan babi orang betul? Betul. Sumanto Al Qurthubi ini makan akidah orang, sama-sama kanibal. Namanya Sumanto Al Qurthubi punya buku namanya Lubang Hitam Agama. Pada halaman ke enam ditulis di situ, bahwasanya sebagaimana tadi pertama saya sebutkan, Al Quran itu ada maka tidak lepas dari perangkap-perangkap bangsa Arab untuk mempengaruhi umat dunia. Jadi Al-Quran menurut Sumanto Al-Qurubi Bukan firman Allah Bukan majlisat bagi Nabi Tapi perangkap Bahasa bangsa Arab Jadi kalau ditanya Hei Sumanto Makan daging siapa kamu? Hei Sumanto Gimana menurut kamu ayat Kullusya'in halikun ilah Wajah Maka dia pun akan menjawab Di dalam bukunya itu Itu perangkap bangsa Arab perangkap paksa, bukan diyakini kebenarannya. Jadi ini konteksnya di luar Islam, yang memang anak turun dari Koren Talis, namanya Liberalis. Penutup, penutup, boleh penutup satu jam ya? Bukot dimanya setengah jam, penutupnya satu jam. Boleh, boleh. Ini ceritanya panjang. Kalau mau cerita, saya tukang cerita ya. Dulu. Tak kala Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Tak Nabi Adam diciptakan. Maka Allah SWT perintah kepada penduduk surga. Penduduk surga. Itu terdiri dari para malaikat. Kemudian ada seekor iblis. Seekor yang tidak enak ya. Ada satu Iblis Ini ikut Ada banyak riwayat Banyak riwayat dalam bab ini Dan Iblis itu di dalam Al-Quran dikatakan Kala minajin ni Fafas Sakoan Amri Robbi Dulunya dari bangsa Jin, kemudian Fasek Fafas Sakoan Amri Robbi Fasek menolak dari perintah Allah Namanya Iblis Itu dulu hidup bersama malaikat Ribuan tahun di surga tugasnya adalah beribadah secara istiqomah kepada Allah. Malaikat istiqomah, Efrus pun istiqomah. Luar biasa, ribuan tak. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah perintah sebagai syariat, syariat Allah diturunkan untuk para malaikat dan otomatis juga untuk iblis. Apa ayatnya? Wa idh <tuh> qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis abawaastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami Allah perintahkan kepada para malaikat yang di dalamnya itu juga ada jenis Karena minajin ini dari jenis jin yang ada di surga, waiz kurnali malaikati usjudu, sujudlah li adam kepada nabi adam. Fasa jatuh maka semuanya penduduk surga itu sujud. Illah iblis kecuali iblis, iblis saja enggak mau sujud. Kenapa? Abah, dia enggan was tak dan sombong. Wakan aminal kafirin Maka dia termasuk kafir Gara-gara sombong Jadi kafir Apa alasannya kok jadi kafir Sebab si Iblis Senengahnya menggunakan logika Menggunakan pemikiran Menggunakan Akal yang kebetulan Akalnya pikiran Dan otaknya itu liberal Apa itu Liberal liberal adalah ingin bebas tidak mau diatur oleh syariat manapun tidak mau diatur oleh perintah Allah tidak mau diatur oleh sabda Nabi apalagi cuma pendapat isdihan para ulama salah ditolak itu liberal berpikir iblis ini pandai jangan kira bodoh, pandai kata iblis ya Allah, wahai Allah Kenapa aku kok diminta sujud kepada Adam. Padahal itu syariat dari Allah. Kholaktani minahren. Ya Allah engkau menciptakan aku. Kata Iblis minahren. Dari api. Wah kholaktahu mintin. Sedangkan engkau menciptakan Adam. Dari tanah liat. Pikiran liberal Iblis bahwa makhluk yang diciptakan dari api jauh lebih afdal lebih mulia daripada makhluk yang diciptakan dari tanah. Tanah tempatnya dibawa diinjak-injak, tiap hari kita nginjek tanah. Api tempatnya di mana? Kalau secara logika lebih terhormat memang di kompor. Ada yang injak api di kompor? Enggak ada. Betul? Tanah sifatnya ke bawah. Kalau dilepas tanah itu turun jatuh. Misalnya tanah sakelbok cekolongin bulat jatuh ke bawah, ke bawah. Kalau api dinyalakan, larinya kemana? Ke atas. Pikirannya liberal iblis mengatakan, lawang ini yang naik, yang ini turun. Pasti yang naik jauh lebih mulia daripada yang jatuh telebokkan begitu. Maka dia tidak mau kolak minaren ya Allah kok bisa engkau ciptakan aku kata iblis dari api, waholat tahu mintin, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka disitulah Allah berfirman: Abwastab barosunggu dia telah senggan dan sombong. Wa kana minal kaafirin. Maka orang sombong dan yang enggan terhadap syariat Allah mereka adalah orang-orang kafir. Subhanallah, intrik-intrik Iblis intrik, Iblis ini tidak mau tinggal diam, Dia minta kepada Allah. Panjang tafsirannya, ringkasnya minta kepada Allah. Agar umurnya diperpanjang sama diperbolehkan goda umat manusia. Ini yang saya hubungkan dengan tadi Surah Meron. Disitulah orang tua Acus mak lampir yang berbentuk Iblis tadi. Bekerja sejak zaman dahulu. kala Dipengaruhilah. Pemikiran-pemikiran ibadah pada Allah Dibelokkan menjadi pemikiran-pemikiran liberal Senang dunia Tidak senang akhirat Benci terhadap syariat Tidak mau menerima pelaksanaan syariat Inginnya mau sendiri Maka Iblis Kemudian membuat jaringan Mencoba dia menjaring Nabi Adam Nabi Adam hampir kena jaringannya Ibu Hawa hampir kena jaringannya Alhamdulillah Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa bertobat. Sampai beliau berdua diampuni oleh Allah. Maka diturunkanlah Nabi Adam termasuk juga Iblis ke buninya. Di dunia tidak lega Iblis. menyebarkan jaringannya, kena yang namanya anaknya Nabi Adam. Bernama Kobel. Jadi Kobel itu adalah... Penganut jaringan iblis berpemikiran liberal pertama kali di dunia. Siapa Kobel? Kobel adalah orang yang menolak syariat pernikahan. Antara dirinya dengan saudara kembarnya yang haram. Dia harus menikah dengan adiknya. Yang mana adiknya itu tidak begitu cantik. Sedangkan kembarannya itu cantik sekali. Maka digoda oleh iblis dengan jaringannya itu dikatakan Hekobel ngapain lu menikah sama adik lu kurang cantik, mending saudara sama saudara kembarmu yang cantik jelita Maka marah Hekobel langsung membunuh adik kandungnya yang bernama Habel yang mempunyai saudara yang tidak begitu cantik. Insyaallah ceritanya sudah banyak yang tahu walaupun sedikit sedikit pernah dengar ya. Nah yang penting siapa? Peserta jaringan iblis Liberal pertama kali Di dunia adalah Hobel oh, Banyak setelah itu zamannya Nabi Musa Maka peserta Pengurus jaringan iblis Liberal adalah Firaun Firaun dengan kesombongannya Mengatakan Aku adalah Tuhan Seluruh alam semesta Kenapa? Karena terpengaruh dengan jaringan iblis liberal kalau disingkat jadi G. betul Betul? jadi sudah ada lama terus zamannya Nabi Muhammad ada seperti Abu Jahal, Abu Lahab ini semua adalah jaringan jaringan iblis liberal pemikirannya liberal tidak bisa menerima syariat dari iblis rekreasi Iblisnya rekreasi sampai di Najed. Mana Najed? Saudi Arabia. Ketemu. Ketemu. Mangsa namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Di jaring. Maka jadilah Wahabi. Jadi Wahabi itu juga termasuk jaringan Iblis. Karena tidak taat dengan syariat. Om. Rekreasi lagi sampai di Iran. Ketemu siapa? Ho. Khomeini Khomeini pun sebenarnya sudah terdaftar Jadi buku Indo Jaringan Iblis Liberal itu terdaftar Nama Khomeini Al-Irani Sudah ada Kalau tidak percaya Tanya telepon sama Iblis Luar biasa Masuk di Indonesia Banyak Termasuk yang sudah terdaftar Namanya Ulil Absor Abdallah Wong Eno yang berkhianat kepada Kiai Sim Asyari. Banyak terus. Nah sekarang Iblis ini juga tidak tinggal diam. Ada kesempatan apapun, event apapun, jaringannya disebarkan. Nah sekarang ini orang-orang, anak buahnya Iblis liberal. Jaringannya ini mulai merubah-merubah lagu Al-Quran dengan lagu Jawa ini. Bukan hukumnya boleh atau tidak boleh Tapi intrik-intrik orang liberal Yang menjadi anak buahnya iblis Itulah yang bermain Jangan dilihat Hukumnya ada mengatakan halal Boleh Gimana kok orang tidak bisa baca Al-Quran kemudian dikasihkan kemafuan Bukan itu Yang main adalah orang-orang liberal Dan di Jakarta sekarang ini Orang liberal rangkulan dengan orang Syiah. Jalaluddin Rahmat rangkulan dengan Mohsen Labib, rangkulan dengan Ulil Absor Abdallah rangkulan dengan Muslim Abdur Rahman orang Muhammadiyah yang jil dan masih banyak rangkulan-rangkulan itu sayangnya di NU NO sekarang baik dari atas sampai bawah lebih banyak mengikuti pemikiran liberalnya banyak sekarang nah, mudah-mudahan kita alusun awal jamaah ini benar-benar mengikuti ajaran Kiai Haji Hashim Asyari Yang benar-benar murni Sunni syafi'i tidak liberal, tidak syia dan tidak wahabi Itu yang perlu kita lestarikan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Janji saya sudah saya penuhi Tiga aliran sesat yang kita soroti Sudah saya sampaikan semua Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya Sehingga kita dijaga oleh Allah Akidah kita, akidah keluarga kita akidah anak, anak cucu kita Semua Dilindungi oleh Allah, direstarikan oleh Allah Menjadi benar-benar ahlus wal jamaah Yang garisnya lurus Mengikuti apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Ash Ari. Perang kali itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya. Hada walaupun minggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.